Jadi itu lihal sangat kuat untuk mengajar orang-orang yang beraziat ini ancaman. Wa kau dan firman Allah subhanahuwatahu wa makar. sebenarnya mereka membuat tipudaya dan aku pun kata Allah juga membuat di sini beberapa Sesuatu Kepada selain kita Dengan cara yang tersembunyi Bagi orang yang tidak berhak Itu yang jadinya Maka di si budaya Kalau orang Terang-terangan Nantang kelahir Itu kan jelas Oh dia musuh aku memang ya Tiba-tiba Temu-mukur, kenapa? Itu bukan makar, itu memang jelas Tapi kalau yang dimangkan makar <tuh> Kayaknya dia tidak bermusuhan, Kayaknya dia baik Dan itu bagi orang yang tidak berhak Tapi dia dengan cara-cara yang tersembunyi Dia melakukan keburukan dari orang tersebut Itulah maka yang jelas ada yang dibilang, ada yang bagus, yaitu memberikan sesuatu yang seperti tadi yang tidak menyenangkan kepada yang selainnya dengan cara yang singgung bagi orang yang berhak. Memang dia berhak sebagai balasan, sebagai balasan. Sudah tahu. Dia melakukan makar Dia menampakkan baik Padahal dia sebenarnya begini Bagas juga buat makan Juga gak Gak kentara juga sih? Itu bagus Menunjukkan ya. Kalau yang pertama jelas tercela. Yang kedua terpuji nah, Allah subhanahu wa menggunakan atau legislatif perkara yang kedua ini. Yang ini menunjukkan kesempurnaan kemampuan Allah, ilmu Allah. Gitu. Ya kan? Ketika ada orang berbuat jelek dengan cara tersembunyi kepada kita, enggak ya. terang-terangan, padahal kita tahu ternyata eh, yang ditutup dengan kebaikannya ternyata dia berbuat jelek. Kemudian kita bisa membalas juga dengan cara seperti itu. Enggak kentara juga, kita juga memberikan balasan sebagai hukuman. Balasan yang setimpal bagi dia. Itu menunjukkan <tuk> orang itu pandai, <tuk> ya. menunjukkan orang itu bisa, memiliki kemampuan. Gitu. Justru teruji. Karena itu kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Di sini... Makar yang kita makan makar Allah subhanahu wa taala adalah makar yang seperti ini sehingga tidak bisa kemudian ini menjadi nama Allah karena nama Allah itu sesuatu yang tidak ada sisi jeleknya. Kalau ini kan tergantung. Maka nggak ada nama Allah al makir, al khotib, nggak ada. Kalau kair itu ada Jadi itu bukan uh, Sifat Allah Yang mutlak Itu Sebagaimana datangnya nas. Mereka membuat makar Maka Allah kan bisa membuat makar ya. Kalau Allah gak berbuat makar gak bisa kan lemah Contohnya dalam ayat tadi Kalau Allah Allah khairul makirin di Abi ya, Imron ya, tadi, wa makar, wa makar, wa Allah kayrul makirin, misalnya sih. Allah yang pembuat makar yang terbaik, makanya yang paling bisa mewujudkan makar yang sudah direncanakan dan paling cepat. Ya Allah menunjukkan memang Allah Maha tahu sempurna pengetahuannya sempurna kekuasaannya sebagian salaf sebagian salaf menafsirkan makar Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala menggelarkan istidrak. Berbagai macam kenikmatan dalam keadaan hamba itu tidak tahu ketika mereka hambanya itu membangkang melakukan kemaksiatan. Dalam sebuah hadis yang bintulah Imam Ahmad bercarir atau kroni al-Bihaki dan di Hasan binti ala al-Rawi. Dan juga Syekh Al-Bani dalam Syekhah. Satu hadis, Rasulullah menceritakan. Iza ramait Allah. Yuktil abdalina dunya. Mayu ibu. Wa bumukimu nalaman siyati. Jika kau melihat. Allah memberikan kepada seorang hamba. Dunia. itu terwujud. Dalam keadaan hama tadi itu terus menerus berada dalam kemaksiatan kepada Allah. Fa la maka ketahuilah anna madzalika min istidraj. Ketahuilah itu hanyalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, itu pengururan saja. Ini makar Allah, sudah makar Allah. Hamba itu terus bermaksiat, kembangkan. Dalam keadaan dia sudah sampai kepada hujah, ayinah, tunjuk, tapi dia terus dalam kemaksiatannya. Justru maka inilah makar Allah. Dia enggak merasa. Dia enggak merasa kalau sedang di diinginkan kejelekan oleh Allah. Maka terus-terus terus dia diberikan kenikmatan-kenikmatan. Padahal terus-menerus dia dalam kemaksiatan. Tapi setiap apa yang diinginkan dari dunia terpenuhi. Mudah bagi dia. Pengin ini gampang, pengin itu gampang Kayak gak, gak pernah kesulitan Terpenuhi terus keinginan dia dari Perkara dunia <tuh> Maka Jangan tersiloh kalian nah, Justru Itu makar Allah subhanahu ta'ala Itu istituloh Sehingga ketika suatu saat nanti di atas Bener-bener sudah gak ada ampun lagi Ini juga Penting bagi kita untuk Kuasa lah Jangan merasa aman Dari makar Allah Jangan tertipu Kita diberikan Kemudahan-kemudahan dalam dunia Dalam keadaan Banyak maksiatnya Hati-hati Hati-hati Mestinya kita Jepat Taubat Benar-benar cepat mendekatkan lagi kepada Allah Ada satu kisah Yang diceritakan oleh Al-Mamah Zahabi <tuh> Dalam sejarah Al-Mumbalah hmm. Cerita ketika Atur Rahman Bin Auf Ketika itu Didatangkan kepadanya itu puasa Jangan kepadanya Semacam makanan atau Dia pasti senang Untuk membuka puasa Tapi justru ketika itu Dia ingat Saudaranya Yang juga sama-sama hijrah, Itu Mus'ab bin Umar Yang dia hijruh Meninggalkan dunianya Badan Mus'ab bin Umar ini Anak orang kaya yang biasa hidup enak akian bagus. Sementara keluarganya, orang tuanya belum muslim, dia harus hidup sendiri meninggalkan itu semuanya karena allah. Tinggal di madinah, apa adanya ya, dia mungkin nggak biasa kerja, tani. Nggak tahu, ya maka termasuk tinggal di Di masjid as-sabu sufa. Yang di situ Ya makannya ya Enggak bisa Mesti enak jangan Janganlah itu Mesti ada pun enggak Karena sangat tergantung ada yang infat atau enggak Ada yang ngasih dia atau enggak Ada yang saudara atau enggak Sahabat yang lain Seperti Abdul bin Auf Dia pandai berdagang Ketika itu dia masuk Islam, hijrah, berdagang Dan dia sukses, diberikan kemudahan oleh Allah <tuh> rezeki dan berdagang Justru Abu Dhamdulillah merasa takut Dan sampai kemudian Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Kemenangan-kemenangan Islam Sementara Mus'ad bin Umair yang hidupnya selama di Madinah sebagai asam usufah ya Hidup sebagai orang miskin Sakit-sakitan yang gak biasa ya ya Masjid ya gak seperti aku bayangkan masjid Seperti sekarang bangunannya bagus Gedungnya enak Apa ada yang mungkin angin tetap kena Hujan mungkin tetap kena air Sakit-sakitan ya, Sakit kulit Di situ diceritakan sampai begitu kondisi yang dialami oleh Asy-Syukur ketika kencing tanah pasir kan, kemudian mengenai suatu kayak benda yang di temok diambil oh ternyata ini semacam potongan kulit sapi dah apa bisa dimakan dimakan itu Yang kemudian Bisa minumnya ini Jihad ya, Dengan pakaian yang Seadanya Pakaian cuma satu lembar Kalau untuk nutup bawah Atas tidak tertutup Sarung lah kalau sekarang. Cuma punya sarung Jihad pakai sarung Untuk naik motor sini Kesintang juga pakai sarung so Amin terpatuh <laughs> dan kemudian meninggal dalam pertempuran maka terus ngeri Cerik dengan dirinya. dirinya ini mendapatkan kenikmatan-kenikmatan demi kenikmatan-kenikmatan-kenikmatan ini saudara Musa sudah terbukti dia memang meninggalkan dunianya Karena Allah Benar-benar berjuang Habis semuanya Dia gak punya apa-apa Karena Allah Terbukti Allah segerakan Dia untuk Mendapatkan kenikmatan akhirat Dia mati syahid. Nah itu bisa iya Benar dikatakan Dia memang mendapatkan Alasan di akhirat Karena dia gak punya apa-apa di dunia kalau ini kenikmatan. Jangan-jangan kenik, pahalanya udah habis untuk bayar kenikmatan kenikmatan ini. Ini untuk mengasah kita berbagai macam kenikmatan kita rasakan, Kemudian kemaksiatan juga. menerus beradalah kesehatan itu nggak ada sekalipun mencabut diri itu, terus, terus ibadahnya juga nggak seberapa, ini harus ingat jangan merasa aman, jangan merasa Sudah nah, bertauhid halusinasi nggak mungkin lah tersesat, nggak mungkin lah terjatuh, jangan kita harus merasa aman dari makar Allah itu sendiri sudah merupakan dosa besar. Merasa aman, mungkin. tidak mungkin, nggak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin, aku ini terbukti nikmatan banyaknya dimudahkan oleh Allah. Itu. Merasa aman dari makar Allah itu sendiri sudah merupakan dosa besar. Walaupun sebaliknya. Putus asa dari rahmat Allah Juga dosa besar Sebaliknya Allah gak akan nambuni Aku melakukan dosa ini terus menerus Gimana Aku bisa toba Diterima kah ini Merasa putus asa dari rahmat Allah Juga dosa besar Sehingga seorang hamba benar-benar harus berada di atas Imbang Keseimbangan antara kauf dan rojah mengharap rahmat Allah dan juga takut dari makanan ini hmm. untuk kita yang dan Allah Khairul Makirin ada jendelanya kemudian di Allahumma salli alaihi wa sallam lewat jendela tadi di angkat Mencari Menjadi orang yang Disuruh untuk mencari Keberadaan Isa Menunjukkan Supaya mereka bisa membunuh Isa Tapi ternyata Ini itu memakan Allah lebih bagus Dia yang berhiap pada Isa Ketika dia teriak-teriak Ketika dia keluar di sini gak ada Isa Gak ada Isa mereka malah membunuh Orang ini karena diserupakan di sisi mereka itulah isa jadi justru mereka melihat itu isa adalah itu bukan isa ya <tuh> di sini apapun nah, itu jelas maka allah lebih bagus allah maha mampu nah, di sini ketika makar ini sifatnya untuk Melawan makar yang sebelumnya Seorang orang yang bermasihat Menunjukkan Kesempurnaan ilmu Allah Kesempurnaan Kemampuan Allah ya, Masa Allah Dibuat makar Terhadap hamba-hamba yang beriman Allah Tidak bisa melindunginya Tidak bisa membuatkan makar Buat hamba yang berdiri ya, Lemah sekali ya Allah ya, Masa Allah sekedar untuk Uh, mengampuni menebus dosa orang orang kemudian dia harus disalim. Kok lemah sekali <laughs> Dia rela merelakan diri disalim untuk menebus dosa orang. Kok harus seperti itu ya, terbangkan kan? dirinya disalim. <laughs> Kayak enggak ada cara lain. orang Allah Maha Sifat ini maka sifat ini mulia menjadi utama ketika tadi itu karena untuk membalas kepada orang yang berhak karena dia sudah membuat fatah duluan. Nah, ini bagus, ini sifat. jadi nggak bisa mutlak maka nggak ada nama Allah al-makir ada adalah khairul makirin sifat Allah adalah khairun bari yang terbaik Membuat makar yang terbaik begitu juga firman Allah wa saleh alaihi Membuat makan kemudian Allah balas makan baikkan. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa yang menunjukkan kudrat Selanjutnya berkata, saya bersalammu ya Allah. Karena wakuluh itu betul khair al-tufuuh al-taqfu anshu insya Allah kan al-fuwan kodiro. betul khair. Jika kalian menampakkan kebaikan, al-tufuuh atau menyembunyikan kebaikan. Allah Taala suaransuhin atau Engkau memaafkan dari kecelakaan yang dilakukan oleh orang lain, faid Nabi akan mengampu Maka sebenarnya Allah itu maaf dan maha Ini menyebutkan sifat maaf, pemaham dari Allah Subhanahu Wataala. Juga ada sifat kutru. Mampuan Allah dan SWT Mampuan Sehingga dia terhadap nama Allah Al-Afu ya, Rasulullah mengajarkan Doa kepada Istrinya Allahumma innaka Afu Untuk ibul Afwa Sehingga Al-Afu yang pemaaf melewatkan tidak mengazabnya. Ketika dia tobat. Dia amalnya itu punya dosa, kemudian dia tobat. Allah mah akan tidak jadi diazab. Akhirnya. Semua dosa yang berhak mendapatkan azab zina misalnya. ada hukuman di dunia sebelum ketahuan dia tobat. Tobat Kebetulan tobat, Allah enggak akan penanggung. Itu Allah aku. Allah menerima tobatnya, Wahai Muhammad. Allah menerima tobat dari hamba. Allah konfirman bahwa dari yang baru tahu barang ibadiah aku anis sajiat. yang aku memaafkan dari kecelakaan-kecelakaan lainnya. Aku nah, sifat Aku pemaaf. Pemaaf itu yang sempurna adalah ketika yang memaafkan itu memang memiliki kemampuan untuk membalas. Ya, kan gitu. Sebenarnya orang itu mampu kalau mau membalas, dia didolimi, dia mampu kalau membalas. Tapi kemudian orang itu minta maaf, dia maafkan, itu sempurna. Ya, kan? karena dia kalau mau balas bisa sebenarnya. Tapi karena dia memaaf, dia maafkan. Orang itu sudah minta maaf. Ya, kan Kan berbeda dengan, ngapa? Sudah nah, maafkan. Iya, karena dia nggak mampu. Dia di dibukul orang apa? Saya maafkan. Bukan, karena tidak mampu. Maka Allah mengatakan di sini disebutkan sifat ini dua nama Allah: Al-Afu Al-Kadir. Fatinawakan Afuan Kadir. Allah tidak mampu kalau mengajak. Ya. Tapi ya. Allah memaafkan Kan kesempurnaan sifat itu ketika digabungkan. Mahaa dalam keadaan Allah ma mampu berkuasa dan memiliki kemampuan untuk mengagaknya. sifat qudrah ini adalah kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan, qudrah, kemampuan. Seluruh ke keadaan, seluruh apa yang ada di dunia ini itu pasti dengan kehendak dan putro kemampuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, karena malamnya Shalat Maghrib sifat jadi di sini menyebutkan diantara sifat Allah adalah nama yang ter, diambil dari situ juga nama al-Afu dan juga di situ di antara sifat Allah adalah Qadir Qudrah ini sifat mampu di antara nama Allah adalah al-Qadir Maha mampu Begitu juga firman Allah selanjutnya dalam surah An-Nur ayat 22 wal yas wal ala tuhibuna ayat firman Allahulakuf walaufuurul rahim hendatinya mereka itu memaafkan ini terkait Abu Bakar Robil Allahaladul Abu Bakar bersumpah untuk tidak mau menafak Memberikan infak lagi Menafakoi Mistok bin Usasa Padahal ikrabatnya Karena dia itu Ikut nimbrung Yang membicarakan Tuduhan Ikut menyebarkan Tuduhan terhadap Putrinya Abu Bakar Yaitu Aisyah, ibu milin yang ketujuh Zina. Termasuk yang ikut menebarkan tuduhan itu mistah. Mistah ini anak kholahnya Abu Bakar. Anak bibinya Bakar. Berarti apa ya? sepupunya. Ya, punya Allah. Dan ini fakir. Ditanggung hidupnya oleh ini eh ternyata Dia termasuk orang yang ikut menyebarkan Fitnah itu Maka aku akan sampai marah Bersumpah tidak akan Akan memutuskan Taguhan itu Nah oleh Allah Seakan-akan ditegur Apa menurutkan ayat tadi Hendaknya memaafkan Tidakkah kalian itu mencintai menginginkan kalau Allah mengampuni kalian maka setelah turun ayat ini setelah turun ayat ini Abu Bakar mengatakan Allah ini lauhi bu ayat firmanul di wassalam isto ha maka ini yang diterunkan lima mukhori dan lima muslim setelah turun ayat ini Abu Bakar mengatakan demi Allah semua aku sangat pengin Maksudnya berarti kan sini akan mendapatkan balasan ampun. Memang kok gak membutuhkan ambunan dari Allah Makhiran dari Allah Ya sudah Ya, ya sudah maafkan jenis saja ya. Balasan orang yang memaafkan bagaimana Balasan orang yang memaafkan Ambuli Kesalahan orang lain Allah juga mengampuni Kesalahan dia kata orang ya nanti antara ketika kita beriman dengan asma-asma Allah Al-ahu Al-lohur, ya pantas supaya kita nanti kesalahan kita ini dimaafkan banyak dimaafkan oleh Allah diaboni, ya engkau juga memiliki sifat memaaf. Kalau cuma urusan pribadi maafkan saja. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika terlihat Aisyah layan taki pemintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas dendam dirinya pribadinya. Kalau marah itu karena akan karena saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anjuran sehingga <tuh> sebagai Pengaruh dari nama Allah Al-Afu Al Al-Ghufur Allah yang maha kuasa saja Allah mengampuni Mbah-hbahnya Yang apalagi kalau yang tobat Tobat Allah kau maha maha Kalau kau maha maha Kalau mau maha maha Mestinya Kalau kau ingin mendapatkan ampunan Maaf Maafirah dari Allah Kau juga mestinya memiliki sifat Pemaan. Apalagi kalau orang itu sudah Minta maaf Dia salingkan kekuatan Begitu juga ayatnya Walillahirrahmanirrahim Walil Rasulim Walil Muminim Dan Suruh kepunyaan Allah Sifat Al-Izzah Ini bacaan. Tentang Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin munafik itu di sebagian peperangan perang Tabuk Abdullah bin Ubay bin Salul itu bersumpah Benar-benar Dia bersumpah akan mengusir Mengeluarkan Rasul Dan para sahabatnya dari Madinah Dia mengatakan seperti itu Allah menurunkan ayat Ya kuluna lahir rojatna Ilal madinati la yukhrijan Nal a'azmin hal adal belatakan kalau kita sudah kembali ke Madinah nanti al-'az orang yang mulia maksudnya mereka menganggap mereka yang mulia itu nanti benar-benar akan mengusir orang yang rendah. Jadi ada berapa kesalahan di situ. Dia menganggap mulia dan menganggap rendah Rasul dan para sahabat dan dia bersumpah Pengin mengusir saudara para sahabat. Maka Allah membantah Nur kayaat walail al-Aizah, walir Rasulihiyah. Hanya kepunyaan Allah al-Aizah dan kepunyaan Rasulnya walil Muminin dan punya Muminin al-Aizah kemuliaan. Itu hanyalah kepunyaan Allah Dan Rasulnya dan orang-orang beriman Kalian munafik, nafek tidak ada izah-izahnya sama sekali Orang tingkah kalian menunjukkan kalian orang rendahan ya, Memusuhi tapi tidak berani terang-terangan Menunjukkan orang rendah Tidak ada izahnya sama sekali Masih lebih mending punya izahnya orang yang jelas-jelasan musrik Jelas-jelasan terang-terangan dia enggak berani, enggak mau mengikuti Rasulullah SAW. Dia masih ada izahnya mana Benar-benar terang-terangan membela kufurannya, Mengucapkan layih-layihlah Allah enggak mau. Karena memang enggak setuju. Kalian munafik enggak ada izah-izahnya sama sekali. Sebenarnya kalian menyembuhkan kekufuran. Tapi pura-pura beriman. Kemudian, itulah orang munafik. Munafik mereka bisa bolak-balikkan. Dalam keadaan mereka yang hina, mereka bisa menganggap dia mulia. Ya, di zaman ini tentunya lebih banyak orang munafik daripada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah heran ketika ada orang sok-sok kemudian menuduh al-sunnah itu begini dalam itu kalau orang bisa ngaca Didiyahnya itu lebih parah Ya lebih jelek Menuduhan Rasulullah Dengan berbagai macam tuduhan, tuduhan itu lebih pas Ke, ke mereka semuanya Tuduhan itu Allah mengatakan Izzah Kemuliaan Kebibawaan di dunia Itu hanya bagi Allah dan Rasulnya Dan orang-orang yang beriman akan tetapi orang munafik ini enggak tahu. Mereka tidak tahu. Nah, di sini menyebutkan ada sifat izzah. Maka di antara nama Allah adalah al-Aziz, Allah oh, al-Aziz. Izzah itu. itu tinggi, mulia, yang namanya adalah juga bisa memaksa perkasa masih sering diartikan itu yang maha perkasa ya. Bahasa Indonesianya itu kan. Aziz itu tinggi bisa memaksa ya. Nah, kalau mukmin kalau benar-benar beriman dia memiliki izzah. Bisa menaklukkan banyak negeri karena mereka beriman. Bagaimana orang Arab yang dulu enggak diperhitungkan dalam kekuatan-kekuatan di dunia Ketika itu kekuatan besar Hanya di Persia Romawi ya. Orang Arab ini gak diperhitungkan Karena mereka sibuk perang antar suku mereka Maka menjadi kehiranan Dan menjadi salah satu apa Kemuliaan yang Allah berikan ke orang Maka dalam keadaan seperti itu mereka jadi Gak berani macam-macam dengan orang Arab Karena Ketika pasukan besar, ketika itu dari bagian dari kekuasaan Romawi yang ada di bagian Afrika ya, Untuk menyenangkan penguasa Romawinya, dia ingin membangun bangunan yang bergerija besar Kemudian untuk mengalahkan Ka'bah Mau menyerang Ka'bah, mau menghancurkan supaya nggak ada lagi Ka'bah Supaya beralih lagi ke bangunan yang mereka buat Yang orang makanya nggak bisa melawan kalau secara kebatan manusia pasukan mereka besar, tapi Allah Jaga bagi pertanda kemuliaan bagi nabinya yang di situ juga kenikmatan bagi orang Makkah enggak disebutkan dalam surah apa, Al Qurais, Liila, Fi Qurais. Yang sebelumnya surah Apa? Alam tarokai fa fa'ala robbu bi as Ha bil Ini seakan-akan Ini hubungan erat surah ini dengan yang setelahnya Maka sebagian ada yang mengatakan ini Satu surah Alam tarokai fa fa'ala robbu bi as Fa bil fi lalami ya jauh kaya da'u Ini menceritakan tentang gagalnya Rencana Ashabul fil Pasukan bergajah untuk Acar, hancur, pokoknya hancur bahkan mereka. Nah itu liilavi pures untuk memudahkan orang-orang pures -orang ilavi mereka atas sita Mereka orang pures maka ini hidupnya berdagang, tidak nah ada pertanian di situ. Nah berdagang ketika itu. Jauh perjalanannya melewati negeri-negeri yang dikuasai oleh Romawi Saham dikuasai oleh Romawi Ketika mereka Berdagang ke arah Di musim panas ke sini, di musim yang keluar dari negerinya Melewati kekuasaan Romawi itu mendengar Hati-hati Orang Quraisy, Kita mau menghancurkan kabah Kabahnya Allah yang bilang Hancur mereka tidak ada yang berani kan? Kelihatan besar, ya kan? Maka faliyad butuh, makkahlah faliyad butuh robbah dan bay alat di alam muncul wa amanahumin. Kau, maka mestinya ibadailah robb robb bayi tuhloh ini, robbnya ini yang dengan itu Allah sudah membuat kalian bisa makan. Tidak lapar, bisa berusaha nyari uang, bebas kesana kemari, enggak dengar kurang Macam-macam ini, -macam, Angkurah Isu kita, kita kemarin mau menghancurkan kapal Padahal kepang suaminya kekocer-kacir, hancur semua Enggak tahu tiba-tiba ada burung melempar-melempari kan? Kenikmatan Kedekatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Makkah yang dulunya lemah, orang Arab yang tidak diperhitungkan, yang kemudian karena Islam ini belum Islam saja mereka sudah seperti itu karena di situ nanti akan tempatnya lahirnya Nabi Taahir. Nah, ketika mulai Islam lebih tinggi izahnya banyak negeri kemudian akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Izah. Jika bisa menampokkan Nah sini mestinya sebenarnya Kalau orang ingin Mengembalikan istilah Islam ya Dengan Islam ajak kembali ke agamanya Gak usah punya Perhitungan-perhitungan yang dari luar Islam ya. Masa seorang da'i Buat statement yang menunjukkan Apa enggak berimannya atau kurang tipisnya gimana? Bagaimana kalian? Iyalah, kalian enggak ikut memilih. Enggak ikut mencoblos, iyalah itu benar, benar. Tapi bagaimana? Kalau kalian enggak mencoblos, kita enggak mencoblos, kita enggak ikut memilih. Nanti yang memilih orang-orang jelek nanti yang berkuasa. Itu orang jelek. Kok jelek? Imanmu terhadap takdir itu gimana? Kan yang mengangkat naik turunkan kekuasaan penguasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tilul Kamantasa, tuaijuman Tasa, watuliluman Tasa. Allah yang memberikan. Nah, apapun kita milik gak milik yang memang akan berkuasa itu yang dikenati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ketika kita ikut Nimbrung dalam peta demokrasi kita sudah jelas kita melakukan dukungan terhadap sistem kufur. Ikut, sudah jelas ikut masuk. Jelas. Jadi, kok jadi hilang keimanannya? Tapi kita mau isya, ya tetap dengan cara Islam. Sehingga kita gak usah terlalu Nusingkan kalau... Itu kan perasaan Itu hitung-hitungan kamu ya. Nah ini jelas Man had al-sunnah jelas Ajarannya jelas Jalani saja Ajaran Islam Jalani saja ajaran al-sunnah Kita bertawakal kepada Allah SWT Apapun keadaannya Kita dalam keadaan Berjalan di atas Agama Izzah sifat yang diterapkan oleh Allah Bagi Allah Dan Kuhminin dan Rasul juga bisa memiliki Izzah ketika memiliki mereka Karena keimanan yang ada pada Mereka Dan ini diakui oleh Iblis Iblis itu mengetahui bahwa Allah memiliki sifat izzah. Maka di terakhir Ibu Tema membawakan perkataan iblis yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Iblis berdoa kepada Allah. Qala fa biizzatika la Iblis bersumpah me Nyebut nama Allah, sifat Allah Bi'izzadika Dengan izah engkau ya Allah Benar-benar Aku akan menyesatkan mereka Seluruhnya Kecuali hamba-hamba engkau Yang ikhlas, Iblis tahu Nggak mampu Kalau akan menyesatkan hambanya yang Ikhlas nah, sini. Orang yang ikhlas Di antara cara untuk Biar tidak tersesat Itu ikhlas Karena kita Terus Dalam setiap Apa yang kita lakukan itu ikhlas nah, Mengharapkan Itu di antara sebab terbesar Untuk orang itu tidak terjatuh dalam penyimpangan Ikhlas Karena Iblis sendiri sudah diukur kekuatan Tidak mampu Dia mengatakan Izzah Allah Dengan Izzah Kok ya Allah benar-benar akan menyesatkan mereka Kecuali yang bau nah, yang lepas Di sini Iblis mengakui sifat Izzah Allah, Makanya Al-Aziz nah, Di sini menunjukkan Lebih bagus imannya iblis dari sisi ini daripada mu'tazilah katanya. Mereka enggak mengakui Allah punya sifat izzah. Mereka tidak mengakuinya. Justru iblis mengakuinya. Eh, wallah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai di sini sama-sama. Siang-siang kan, jam, jam 10.00 kan. Ya.